Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ala si dengan Muhammadin, tujuilah datin abadah, adadani ambillahin, wa ifdalih, Allahumma akrimna, muril fahmi, wa akhirijna, min jummaatil wahmi, wa taqlanah, abwab rahmatik, Allahumma inna nas'aluka Rahman nabiyyin Wahibzal musalin Wa ilhamal malaikat al-mukharrabin Allahumma agnina Bil ilmi Uziyinna bil ilmi Wa akrimna bid taqwa Wa jammilna bil aafiyah Ya ar-Rahman rahimin Rabbana Atina Min ladunkah rahmat Wa alimna Min ladunkah ilma Subhanaka La ilma lana, illa ma'alamtana, innaka antar alimul hakim, sallallahu alaih sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Khaif halukun. Alhamdulillah, kemaru ayiti. Kalau usaha sakit pasti enggak ngajar mengajar. Ya. Berarti Sehat. Uh, Pertama-tama Ustadz ucapkan banyak terima kasih atas sambutannya yang sangat hangat hmm. uh, Jadi Alhamdulillah Ustadz tidak pernah lupa mendoakan kalian semuanya Terutama WSD CPR selalu Ustadz doakan di sana Di tempat-tempat Ustadz Jabal Ustadz selalu doakan Dan di dalam suatu perjalanan itu pasti banyak hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Dengan berlalunya waktu, berlalunya segala sesuatu yang sudah terjadi, itu banyak hal yang bisa kita petik. Terutamanya dalam perjalanan ini, Ya Alhamdulillah semua perjalanan umroh pasti menyenangkan, membahagiakan, penuh dengan spiritual, penuh dengan keimanan, ketakwaan, dan sebagainya. Tetapi, yang pasti adalah umroh itu, kalau kita laksanakan dengan para jamaah, itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita membina keimanan mereka, ketakwaan mereka. Karena ternyata, Masyarakat kita di Indonesia itu memang Banyak yang kosong Daripada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Sehingga kalau mereka tidak Diajari, diarahkan Diberikan pemahaman yang tepat Maka niscaya mereka itu akan tersesat Oleh karena itu jadi merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk berdakwah dari jalur ini gitu. Oleh karena itu di sana itu di Saudi itu mahasiswa-mahasiswanya itu itu memang sengaja enggak dibayar, mau enggak dibayar asalkan mereka itu diberi kesempatan untuk memberi, menjadi seorang mutawwif bagi jamaah jadi kesempatan memasukkan akidah-akidah Wahhabiyah dan sebagainya. Nah, oleh kerana itu, kalau kita itu mempunyai kesempatan memberikan pembenahan, pengarahan, pembinaan, keimanan, maka itu adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita memberikan pemahaman. Nah, jadi sebuah kesempatan, jangan kita biarkan. Kenapa? Karena kita yang punya ilmu itu, menjadi mulia dengan ilmu, maka kita harus memegang kemuliaan itu dengan cara kita melaksanakan amanatnya. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah taala karena apa? Segala kemudahan kita dapatkan berkatnya ilmu. Segala kemuliaan kita dapatkan berkatnya ilmu. Sehingga alhamdulillah di Madinah kita bertemu dengan kunci-kuncinya, bertemu dengan Habib Zain, bertemu dengan Habib Abdullah Bakbud bertemu dengan orang-orang yang soleh di Madinah Ustaz juga tidak lupa mendoakan kalian semua supaya kalian semua itu diberikan kekuatan benteng yang sangat kokoh untuk melawan setan-setan kalian itu nah, jadi jangan pernah merasa bahwasanya di kita itu tidak ada setannya, tidak mungkin jadi kalau orang wali itu dijaga kalau nabi itu maksum tidak mungkin dia itu berbuat maksiat Apa yang terjadi pada Nabi Itu adalah Membab hasanatul abrol sayiatul muqarrabin Tapi kalau wali dijaga Tapi bukan berarti wali itu tidak berdosa Bisa berdosa Tapi dijaga daripada dosa Kalau kita belum wali Dan tidak mungkin menjadi Nabi Maka kita itu selalu akan terjerumus Kalau kita tidak melawan nah, Jadi Yang penting itu adalah kita itu harus melawan Dan harus tahu, oh ternyata dalam diri kita itu Ada dua bisikan pasti Bisikan dari setan Dan bisikan dari Malaikat nah, Selalu, ketika kita berbuat Pasti ada dua bisikan itu Bisikan yang mengajak kebaikan Ada bisikan pula yang mengajak kepada Keburukan nah, Kamu ikut mana? Mau menangkan mana? Selalu ada perdebatan itu selalu ada Di dalam diri manusia Nah, oleh karena itu menangkan malaikat lawan lawan karena apa? kehidupan ini merupakan sebuah sis sistem, jadi tidak mungkin lewat dari sistem itu, diantara kalian yang suka melawan, sampai menjadi baik akhlaknya budi pekertinya tutur katanya maka dia akan bahagia pasti bahagia? pasti, tidak mungkin salah walaupun orang yang soleh pun orang yang mukmin pun orang yang bertakwa pun itu mereka itu juga akan diberi ujian, diberi cobaan akan tapi cobaan yang dirasakan oleh mereka itu itu adalah cobaan yang membahagiakan karena dia tahu, itu datangnya dari Allah SWT karena dia tahu di balik cobaan itu Allah akan mengangkat derajatnya oleh karenanya mereka itu ketika terkena cobaan, terkena ujian maka mereka bersyukur bahkan mereka itu diantara sahabat-sahabat Nabi itu ada yang beberapa waktu dalam keadaan senang terus maka kemudian datang kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata kepadanya, Nabi Sallallahu apakah aku ini termasuk yang tidak disayang sehingga aku ini termasuk yang tidak mendapatkan ujian beberapa hari ini? Malah dia tanya. Malah dia bertanya Kenapa aku tidak dapat ujian Kenapa aku tidak dapat cobaan Jadi cobaan itu Adalah untuk meninggikan derajat Cobaan itu adalah Untuk menambah cinta Allah kepada kita Inti kehidupan itu adalah Supaya kita itu benar-benar Memahami Mengerti bahwasanya status kita Tidak lebih tidak kurang daripada seorang hamba Bas. Nah itu yang yang penting dalam kehidupan ini jadi inti daripada ajarannya Nabi semuanya itu adalah Supaya kita itu benar-benar mengetahui Bahwasanya kita ini adalah seorang hamba Seorang hamba itu tidak ada pilihan Seorang hamba itu harus menjalankan semua perintah Seorang hamba itu harus berusaha untuk mencari Kesenangan, keridoan Tempat di dalam hati Tuannya. Itu seorang hamba jadi jangan sampai kita itu melaksanakan sholat terpaksa gimana kalau terpaksa emang Allah Ta'ala tidak tahu kalau kita terpaksa nah, berarti apa jauh daripada kecintaan jauh daripada keriduhan nah, jadi semua yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW itu jurusannya itu tujuannya ke sana menjadi seorang hamba suruh sabar ya sabar Disuruh berkata jujur ya berkata jujur kita diminta berahal yang baik berahal yang baik walaupun itu berat Nah, karena alasannya kalau kalian tanya kepada Ustadz dakwah itu yang paling capek itu apanya? Nah, kalau tanya seperti itu kepada Ustadz maka jawabannya itu adalah dakwah itu yang paling capek itu jabr khutirnya. Jadi melakukan jabr khutir kepada mengundang, kepada yang datang di dalam dakwah itu itu adalah sesuatu yang paling sulit. Artinya kita dituntut untuk selalu tersenyum padahal kita itu capek harus senyum terus padahal kita sakit harus senyum terus padahal kita pusing, tapi harus senyum terus nah, itu. nah menyenangkan orang, itu adalah sebuah pekerjaan yang paling sulit karena memang kita itu tabiatnya tidak seperti itu, asalnya kemudian kita lawan, kita lawan kita lawan, kenapa? kita mempunyai sebuah keinginan sebuah kehendak, apa itu kita ingin dicinta oleh Allah Allah dan Nabi nya Muhammad SAW nah, kalau sudah kita dicinta kalau kita sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kemuliaan tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya pasti mulia kalau Allah berkehendak orang ini terkenal harus terkenal kalau Allah berkehendak orang ini akan memberikan kemuliaan dari segi ini pasti dan tidak mungkin luput nah, gitu. jadi semua sistem itu di dalam Dunia itu seperti itu berlakunya. Mau jadi bahagia apa, sengsara? Mau jadi orang yang senang atau susah? Mau jadi orang yang digampangkan apa dirintangi? Nah, kalau mau seperti itu ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad pasti senang. Ikut Nabi Muhammad pasti bahagia. Ikut Nabi Muhammad pasti aman sejahtera. Ikut Nabi Muhammad pasti sentosa. nah Itu. Itu yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Karena apa, kehidupan ini masih panjang. Ustaz lihat kalian itu. Sekarang kalau ditanya, bisa kalian menjadi siswa? Oh bisa, semuanya bisa jawab. Bisa. Tapi begitu kalian sudah masuk ke dalam medan itu, belum tentu bisa. Makanya kan Ustaz bilang selalu, kalau sumpah sama Taufik itu bisa dibeli, Ustaz, beli, Ustaz belikan untuk kalian semua. Ustaz masukkan kepada kalian semua. Masanya Taufik bukan tanyaan Ustaz. Taufik itu bukan di tangan orang tua kalian. Taufik itu bukan di tangan guru. Taufik itu di tangannya Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun juga tidak mempunyai taufik. Nabi Muhammad pun juga dikatakan untuknya inna <tuh> kalatahdiman abbatta walakinallah ayadi ayasya. Nabi Muhammad nggak bisa apalagi kita. Nabi Muhammad nggak bisa. Nah, oleh karena itu kalian harus cari taufik itu. Gimana caranya buka niat yang baik. Maka Allah akan menyediakan untuk kalian itu jalan-jalan kebaikan itu sebanyak-banyaknya Jadi harus dari kita Kita harus buat diri kita itu selalu berniat yang baik Ingin berakhlak yang baik Ingin menjadi seorang yang terbaik di dalam posisinya Nah nanti semuanya itu akan dibuka semuanya Jadi seperti itu Pelajaran yang dipetik dalam perjalanan ini. Kalian juga harus memetik perjalan, memetik pelajaran dari perjalanan kalian ke rumah. Coba lihat Betapa banyak di antara kalian itu yang dulunya, masya Allah, pulang lain. Berapa banyak di antar kalian yang pulang dalam keadaan cahayanya luar biasa, Begitu balik di rumah rendup, ah gitu. Berapa banyak di antar kalian bahkan yang cahayanya, Masya Allah begitu pulang hitam hmm, ada yang seperti itu gitu. kan rugi ruginya kenapa? maksiat jadi ternyata kalian itu pulangnya bukan menjemput kebaikan tapi justru kebanyakan dari kalian itu menjemput keburukan yang akhirnya apa? kalian sendiri yang susah capek lagi hilangkan lagi nah, oleh karena itu waktu kemarin Ustaz pergi ke Mekah ke tempatnya Abu ya. Said Ahmad. Nah, maka di situ kita melihat anak-anak murid yang ada di sana itu semua wajahnya itu cahaya-cahaya semuanya gitu. Kenapa? Karena mereka enggak keluar. Enggak keluar sama sekali. Kata ada orang tuanya enggak bisa keluar. Di dalam saja 10 tahun ya, 10 tahun begitu. Enggak bisa keluar. Jumat pun enggak keluar. Nah, yang semacam itu membuat, membina, mencetak seseorang itu jadi bercahaya betul wajahnya itu. Tidak pernah lihat perempuan, tidak pernah lihat maksiat. Selalu setiap hari zikir, zikir, zikir, gimana tidak bercahaya. Gitu. Nah, makanya kan semuanya itu di tangan kita. Ya. Apa sih yang, yang kalian inginkan? Punya karomah Gampang. Mau mimpi, mimpi Rasulullah setiap hari? Bisa. Ingat kan? Yang saya selalu ceritakan. Ada seorang wanita yang menangis berteriak histeris sehingga para tetangga itu datang disangkanya dia itu ke ditinggal oleh suaminya karena terjadi perang kan di surya atau ditinggal anaknya ditinggal kerabatnya ketika ditanya enggak tidak meninggal suaminya tidak meninggal anaknya tidak lalu terus kenapa kali aku sudah tiga hari tiga malam ini aku tidak bimpi Rasulullah SAW <laughs> artinya bahasa tiap artinya Rasulullah tapi lihat dulu apa yang dilakukan, setiap hari dia membaca salawat 15 ribu kali Gampang kan? Mudah Baca salawat 15 ribu kali pasti mimpi Rasulullah terus Tapi di sini harus basicnya Harus bersih, hatinya harus bersih Walaupun baca salawat 20 ribu, 25 ribu Kalau enggak bersih, ya bercuma Enggak akan mimpi Rasulullah Tinggal baca salallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam Salallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, 15 ribu pasti datang Itu. Nah, tapi jangan cuma niat, ah supaya aku dibilang Pernah Mimpi Rasulullah, jangan Semuanya karena ingin mendekat kepada Nabi Muhammad eh, Dekat kepada Muhammad berarti dekat pada Rahmat Dekat kepada Muhammad berarti dekat kepada Keimanan, dekat pada Muhammad berarti Dekat kepada ketakwaan dan sebagainya Itu niat kita Jangan niatnya supaya, wah masa anak itu Berapa Tahun belajar di pondok, aku enggak pernah Mimpi Rasulullah Saya malu, Jadinya, jadi karena manusia Mau Mimpi Rasulullahnya? Enggak, jangan, jadi Mimpi Rasulullah Karena ingin mendapatkan kemuliaan dengan Rasulullah Karena orang yang sudah bersentuhan dengan Nabi pasti mulia Dan kalian semua itu mempunyikan kesempatan yang besar Sama-sama besarnya Di antara kalian semuanya untuk mendapatkannya Baca Salat busro setiap hari Habis subuh 41 kali Sebelum 41 hari Insyaallah Nabi Rasulullah kalau ahlinya bersih Ada seorang habib bernama Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid di bahasa Mes'ail Ar-Rahmid ini dia mengatakan aku heran kepada kalian talibul ilmi mencari ilmu agama yang hidupkan sunnah-sunnah nabi yang hidupannya selalu diisi dengan dakwah kok bisa setiap hari kalian enggak mimpi Rasulullah Berarti <gimana> apa beliau ini setiap hari mimpi Rasulullah kalian yang talibul ilmi yang sering dicita-cita Nabi Muhammad kok enggak bisa sih gitu nah berarti apa kan ada kekurangan apa kekurangannya, banyak, ngomong terus wibah terus bohong terus benci sama orang terus dalam hatinya itu ada iri, ada dengki gak dilawan, dibiarkan begitu nah, gimana mau dapat kemuliaan dengan bermimpi Rasulullah nah, jadi karena bermimpi Rasulullah itu merupakan sebuah anugerah daripada Allah bahkan yang paling besar Karena bapak sudah bermimpi Nabi, insya Allah di para masyarakat melihat Nabi dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Ya, semoga kalian seperti itu. Hmm, oleh karena itu, jalan yang harus kalian lalui itu adalah bagaimana kiranya tidak berbuat sesuatu apapun ibadah maupun yang lainnya kecuali kalian sudah melandasinya dengan sistem Nabi. Ya, Salat. Kalau kalian sholat sesuai dengan arah Nabi Pasti diterima nah, Itu maksudnya Kalau sudah sholat kalian diterima Pasti membawa manfaat Manfaatnya apa? Inna sholata tanha anirfah syaih Entah. Nah itu manfaatnya sholat Itu sebuah sistem Kalian ingin dicintai sesama agama ah, Gimana caranya? Berhala yang baik Bertakwa kepada Allah Serahkan semuanya kepada Allah Kamu pasti akan dicintai oleh Sesama gitu. Nah Jadi mudah kok Untuk merealisasikan apa yang kita inginkan Itu sebenarnya mudah Tidak sulit Yang penting mau enggak gitu. Mau tidak Kalau mau pasti kamu bisa meraihnya Tapi kalau tidak mau ya susah Kamu bisa meraihnya Kalian harus membawa Pelajaran yang banyak dari rumah kalian Nanti begitu sampai di pondok ini Harusnya kalian tuh banyak memutuskan pelajaran Di antaranya adalah Oh ternyata saya tidak maksimal Fem, Melaksanakan ibadah Kebanyakan itu karena orang Buktinya Kalau di pondok kita baca ibadah Sampai ngantuk-ngantuk dipaksakan Tapi di rumah sama sekali enggak nah, Berarti kan Baca ibadahnya karena siapa? Karena siapa? Karena pengawas Fem, Karena ada kakak-kakak itu yang catat loh. Kalau enggak ada kakak-kakak Berarti seperti di rumah dong kalian Ayo coba kalian di rumah. Baca itu latif. Ada yang baca, ada yang enggak. Nah itu. Berarti kan itu imannya itu seperti imannya kucing. Tahu kucing? Kucing tuh melihat ada ikan di atas piring. Sementara ada yang punya rumah itu. Ben, berani kucing ambil? Takut dia aja. melihat. Nah, tapi begitu si tuan rumah itu enggak kelihatan. Dia langsung ambil. Nah sama seperti kalian. Jadi menjadi kesempatan cari kesempatan kapan ya aku bisa tidur nggak pakai baca wajib latif ya gitu. Besok subuh langsung tidur. Kalau bisa di musoleng ngantuk. Nah, ini seperti mereka nih. Tuh sampai tuh sampai gitu nggak nggak. <tuh>, nah. nah, karena nggak dilawan. Jadi seperti itu. Lawan. Jangan mau dipermainkan setan. Harusnya kalian dapat barokah seperti yang lainnya. Nggak dapat barokah kurang barokahnya. Mau kalian seperti itu? Ya. Semua orang yang kasih uang 1 juta Cuma dia dapat 75 ribu Rugi gak? Ya kenapa sampai gak tidur Berapa malam? Kalau begitu berkaitan dengan uang Gak bisa tidur Berkaitan dengan barokah, rahmat yang diturunkan Gak dipikirkan Gitu lah Ayo coba yang pulang-pulang tuh, Ada yang setiap hari ketika di rumah Kemudian baca ori dilatif Baca semua seperti yang dibaca di pondok Berarti iman kamu itu kurang Itu pastinya Itulah keadaan kalian nanti kalau sudah berhenti dari pondok Nah Jadi belum apa Belum apa berarti Belum Belum apa Belum kuat Belum kuat bentengnya Belum kuat keimanannya Belum kuat takwanya Jadi oh ternyata yang dilakukan di pondok itu Karena takut dari rotan Oh ternyata dilakukan di pondok itu terpaksa. Oh ternyata buktinya di rumah yang nggak ada pengawasan dia nggak melakukannya lagi. Yang ada itu godaan, mumpung di rumah, pem makan yang banyak, mumpung di rumah, lihat televisi, mumpung di rumah, main HP, mumpung di rumah tidur pagi, mumpung di rumah, Habis maghrib sama isya itu harusnya diisi dengan ibadah, ini nggak Itulah ala kalian nah Jadi itu harus dievaluasi Kenapa? Rasulullah selalu mengarahkan Hasibu anfusakum qoblaan Wahasabu Andanya kalian itu Melakukan muhasabah Ini muhasabahnya cara muhasabah seperti itu Fem, kalian siap? Menjadi seperti itu? Siap sudah? Tinggal di luar sana? Ya belum siap dong Nah, kalau sudah siap itu Tetap istigomah Fem Innaaladinakawalu Rabbulallah summas, tagamu, ta-tanazzalu alaihulmalai. Kata tu, anla takafu, walatazanu. Orang tu sudah istiqomah, enggak di pondok, enggak di rumah, tetap, enggak di perjalanan, enggak di manapun, enggak dalam keadaan sakit, maupun dalam keadaan sehat, tetap dia baca. Ha, itulah, itu istiqomah. Itu turun malaikat, jangan takut kamu. Walatakafu, jangan pernah sedih. Kami akan menanggung dengan perintah Allah taala hidrah. Ah tadi kalau seperti ini. Karena baca wirid karena enggak, karena bohong karena enggak. Karena taat karena enggak. Jaga hati karena enggak. <laughs> ya kayak gini gimana mau dapat istigomah. Itu enggak istigomah itu namanya. Makanya kan pekerjaan ibadah yang paling sulit apa? Istigomah. Ada datang seorang sahabat Nabi, Bani Nabi, ya Rasulullah aus ini. Berikan aku wasiat Istagim vima Antevi Istiqomah lah Di dalam keadaan yang kamu sekarang ini berada Istiqomah nah, Menjaga itu, itu sulit Sama seperti menghafal, menghafal sulit tidak? Sulit, kalian anggap sulit? Ustaz tidak anggap sulit, mudah nah, Tapi yang sulit itu Menjaganya Menjaga hafalan yang sudah kamu hafalkan Itu sulit Kalau menghafal gampang, mudah Nah, begitu pula kalau kita melaksanakan ibadah. Saya semalam saat alhamdulillah bau malam. Oh, bagus. Tapi yang sulit itu adalah istiqomah enggak. Saat <laughs> alhamdulillah saya selalu menghidupkan antara maghrib dan isya. Bagus. Istiqomah apa enggak? Lalu, terus istiqomah sampai kapan saat? Istiqomah sampai pulangan. Kalau sudah pulang, enggak istiqomah lagi gitu. <laughs> Istiqomah itu sampai mati. Ini baru pulang 10 hari sudah semua ditinggalkan semua eh, wiridnya ditinggalkan kesantriannya, ditinggalkan ahlaknya, ditinggalkan murogabahnya kepada Allah. Gimana mau istiqomah? Istiqomah terus. Fem kita waktu di pondok, sebe, sampai keluar dari pondok, sampai jadi istri, sampai jadi ibu, sampai jadi nenek, nenek tua, dan badan tetap seperti dulu gitu, bahkan lebih, bahkan lebih, bahkan lebih, nah, gitu. Pem, jangan khawatir. Walaupun enggak ada wali songo itu perempuan, enggak ada wali-wali itu yang perempuan dicari sedikit saja yang diziarahi oleh perempuan. Tapi kesempatan itu pasti ada. Sama besarnya. Sama besarnya seperti laki-laki. Cuma kalian enggak mau. Kalian mau jadi wali? Nah, kalau ditanya mau, mau. terus mana bukti maunya itu mana? Ngerti enggak? Kau mau mau makan enggak nanti sarapan? Mau makan apa enggak sarapan nanti? Mau. Mau. Buktinya kalian sudah siapkan tuh piringnya apa semuanya ya kan? Sudah dicuci tinggal ngambil nasi, ngambil lauknya kita makan. Nah, jadi harus usaha jangan cuma Niat, jangan cuma mau saja Tapi usaha, bahkan niat itu sendiri Artinya apa? Berkeinginan Berkehendak melakukan sesuatu Diiringi dengan pekerjaannya itu nah, Itu baru niat itu namanya Dan saya yakin Kalian semuanya pasti bisa Pasti bisa, jangan kasih Kesempatan buat setan itu senang Kepada kita, enggak Kita, misi kita Dalam kehidupan ini adalah Membuat murka, membuat sengsara Membuat mampus tuh setan-setan tuh Siap. Dan menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman, nah, disuruh ah lagi sampai enggak ana kan mau. Ana tahu itu dari inti iblis eh setan kurang ajar loh. Bilang. Dia bilang gitu. Dia dengar. Dia marah. Makanya kan enggak boleh kita sholat, habis salat subuh. Kenapa? Setan itu lagi naruh apa? tanduknya di arah barat sehingga kalau waktu itu kita sholat ah, seakan-akan uqfarhan oh, dia gembira oh, aku bisa jadi Allah juga walaupun sebentar mereka semua itu menyembah aku Itulah. Rasulullah tidak mau dia setan, setan itu senang merasa gembira saja walaupun sesaat Rasulullah tidak mau jangan, jangan sholat pada waktu itu kalau sholat pada waktu itu berarti tidak ikut aku dosa bukan pahala yang dapatkan Tuh. untuk apa? bikin sengsara setan hasilkan nah, setan dari usahanya yang luar biasa Untuk merealisasikan apa yang dijanjikannya Sesuai dengan apa yang dikatakannya Di dalam Al-Quran disebutkan Wa nahum ajmain Demi keagunganmu Ya Allah aku akan jerumuskan mereka Semuanya tidak akan aku biarkan Satupun daripada mereka Buktinya mereka itu tidak tidur Mereka tidur? Tidak tidur Kenapa? Mereka mempunyai harapan Selama kamu itu belum terjerumus belum mati dalam keadaan kafir. Belum mati dalam keadaan su'uluh khatimah. Terus ia akan berusaha. Itu loh giginya mereka. Sementara kamu enak-enakan tidur. Enak-enakan tidak mencari konsep yang tepat bagaimana cara menghadapi mereka. Cari. Yang kalian sekarang pelajari itu adalah mencari konsep-konsep tertentu. Bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan itu. Nah Oleh karena itu, ayo banyak mengambil pelajaran. Kalau bisa tahun depan enggak usah pulang gitu, bisa. Nah sekarang bisa, nanti kalau bulan sofar yang akan datang nggak bisa. Heim. <tuh> nah oleh karenanya yang Ustad herankan itu dan tidak Ustad harapkan, kenapa sih penyesalan itu datangnya di akhir? Coba penyesalan datangnya di awal kan enaknya? Kan, hmm? Ya enggak. Kenapa sih kita tidak dilihatin surga Sekarang Coba dilihatin surga sekarang kita kan pasti Tidak bakalan kita mau berbuat maksiat Karena kita berkeinginan bergendak dimasukkan Dalam surga itu nah, Jadi sengaja Allah Ta'ala tidak memberikan itu Semuanya supaya Allah ingin tahu Kamu itu berusaha karena surga atau Karena aku Kamu itu berusaha sungguh-sungguh Atau tidak Setan aja berusaha sungguh-sungguh Masa kita tidak sih Ada yang merasa aman dari setan? Ada yang merasa lebih pintar dari setan? Setan tuh pintar. bisa jadi kamu itu beribadah tapi kamu di dibohongi sama dia, ya. "Sian deh, ayo biarkan kamu ibadah, capein kamu ibadah, tapi ibadah kamu enggak bakal diterima karena makanannya haram." jadi kalau orang kalau sudah makannya haram, itu setan mengatakan, "Ayo ibadah yang banyak terus sampai capek gitu loh. bakal diterima." Dia sudah berhasil, biarkan saja. Nah, itu tipuannya setan tuh seperti itu. Dia merasa ibadah, eh, enggak tahunya bukan ibadah itu. Tapi sebuah kecapean, kesengsaraan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, sekarang saatnya waktunya untuk kita mencari, menyerap sebanyak-banyaknya cara-cara Nabi ini. Bisa diajarkan, kalau setan begini, kamu harus gini, Kalau kamu bahagia, kamu harus gini. Itu diajarkan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma kita yang enggak mau, ayo. Kita pelajari, kita kuatkan, kita praktekkan dalam diri kita. Nanti kita pulang ke rumah kita ajarkan. Tapi kita sudah istiqomah. Harusnya seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, kita akan dicinta oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah demikian, maka semua orang akan rebutan untuk dapat kamu. Nah, kalau sekarang, loh sekarang kenapa? Ko anak ini nunggu-nunggu siapa ada mak-mak coba-coba. Oh ya, aku yang dipanggil ya gitu. Ah, karena kamu belum istiqomah. Kalau sudah istiqomah, la wa la walatazjanu yang merasa takut jodohnya enggak akan datang atau terus minta ya Allah jodoh jodoh jodoh jodoh. Jadi bukannya minta yang baik jodoh diminta, itu jamin sama Allah taala. Yang seperti itu berarti tertipu. Kok bisa tertipu? Ah, konsepnya kurang. Imannya kurang, takwanya kurang gitu. jadi orang kalau sudah istiqomah enggak ada takut. Enggak ada takut. Kecuali kepada Allah, bas. Enggak ada yang lainnya. Takut sampai termasuk Terjerumus dalam maksiat ah itu, itu orang isi koma itu. Nah, tapi kok takut gini takut inah, enggak ada takut. Selama aku bersama Allah dan Rasulnya, aku tidak takut. Harus seperti itu. Semoga kalian seperti itu. Nah, jadi semoga kalian semua selalu doakan. Semoga jadi istri yang solihah, menjadi anak yang solihah, menjadi ibu yang solihah, menjadi nenek yang solihah, menjadi seorang murid yang solihah, menjadi seorang tetangga yang solihah. Menjadi seorang manusia yang sholihah Yang baik kepada sesama Yang baik kepada tetangga Yang baik kepada suami Yang baik kepada semua Dan semoga kalian itu dimudahkan Untuk melawan setan-setannya Semoga kalian diberitahukan oleh Allah Dengan hakikat sebenarnya Sehingga kalian bisa menjalani Kehidupan ini sesuai dengan arahannya Dan semoga kita semuanya Termasuk yang diberikan taufik dan inayahnya sehingga kita bisa melewati melalui perjalanan hidupnya dengan kehendaknya sesuai dengan kehendaknya Allah ini ya walulniyyadinsallihwalamana wasafransallihalfatihah ya